Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahibabi rahmatillah Adada maafi ilmillah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah Wa ala ahli wa sahbih Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Salatan taftahu biha lana futuhal arifin Wa tufaqihuna biha fiddin wa ala ahli wa sahbih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-temaja, para pemirsa manapun anda berada Alhamdulillah pada malam hari ini bisa berkumpul kembali di majlis Ar-Rawbah Dalam keadaan sucihah wal'afiyah Semoga yang sakit jadi sehat Kemudian semuanya awet sehatnya Terus dalam bahagia fitu'adillah Berkah rezeki melimpah ruah dari segala arah tanpa susah payah dan insya Allah husnul khotimah sebagai akhir usianya Amin Allahumma, amin Mulai malam hari ini kita niatkan menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW Jadi kajiannya mulai malam ini niat menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW Karena insya Allah tanggal 1 Desember itu kita sudah masuk tanggal 1 Rabiul Awal Kurang setengah bulan lagi Ya kalau Biasanya Anak kita mau ulang tahun itu Jauh hari sudah direncanakan Betul ya Jauh hari sudah direncanakan Pertanyaannya Ngulang tahun kanjeng Nabi Boleh tidak Itu kan pertanyaan Ngulang tahun kanjeng Nabi Boleh atau tih? tidak Jangan jenengan yang jawab Jenengan bukan ulama' Ya, dan jangan jangan ulama yang jawab kalau Nabi sudah menjawab kalau Nabi sudah menjawab Nabi kira-kira udah pernah jawab atau belum kan begitu ya? Kita belajar tentang hadis puasa hari Senin kita tahu kanjeng Nabi Muhammad SAW mensunahkan umatnya dalam seminggu untuk puasa dua, dua hari yaitu puasa hari Senin dan puasa hari Kamis kalau dalam satu bulan disunahkan puasa tiga hari disebut ayam mulbit, hari-hari putih hari-hari putih yaitu tanggal 13, 14 dan 15 Nah kalau orang Jawa bilang tanggal 15 itu Purnomo Sidi Jadi puasa menyongsong bulan Pur, Purnama Tanggal 13, 14 dan 15 Kemudian kalau mau, mau yang paling bagus Tapi itu paling susah istiqomahnya ya Paling susah istiqomahnya yaitu puasa Dawud Yaitu sehari puasa dan sehari tidak puasa orang-orang yang ahli puasa mengatakan puasa tiap hari lima tahun itu mudah itu mu, mudah tapi kalau puasa Dawud itu susah karena tubuhnya berubah-ubah sebentar suruh puasa sebentar suruh ma, makan nah, kalau puasa tiap hari selain hari yang diharamkan untuk puasa ya itu kan sudah terkondisi tubuhnya memang dilatih untuk pua, puasa Nah bayangkan dari puasa disuruh enggak puasa Disuruh puasa lagi disuruh enggak puasa Itu puasa yang paling mulia puasa Dawud Dan itu puasa yang paling su susah Nah kenapa Rasulullah SAW puasa di hari Senin Maka biarlah kanjeng Nabi yang menjawab Jangan saya jangan jenengan Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu taala anhu dan Imam-imam yang lain hadis yang sahih An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi suila an shaumil itsnin Suatu ketika kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi ditanya oleh para sahabat kenapa puasa hari Senin Kenapa puasa hari Senin Harapannya itu mendapatkan jawaban ya biar nanti dapat istana di surga kan Rasul biasanya ngasih ngasih pahala atas amal sol soleh ya kan kalau kamu amal ini nanti dapat pahala ini kamu amal ini dapat pahala ini sehubungan dengan puasa hari Senin kanjeng Nabi Muhammad SAW ditanya kenapa engkau puasa hari Senin wahai Rasulullah SAW maka beliau menjawab fihi wulitu wa fihi unzila alaiya di hari itu aku lahir dilahirkan dan di hari itu aku menerima wah, wahyu Jadi hari lahirnya dan hari menerima wahyu Artinya alasan baginda Muhammad SAW yang ter, yang ter, termaktub ini ya Yang tampak jelas niatan puasanya hari Senin itu Bukan untuk, untuk mendapatkan pahala-pahala yang besar Seperti misalnya umatnya ya Umatnya diajari niat bukan untuk mendapatkan pahala-pahala yang besar tapi umatnya diajari untuk puasa hari Senin itu niatnya memuliakan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Iya, puasa itu niatnya memuliakan kanjeng Nabi karena memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau ada orang puasa hari Senin, jawabannya cuma mau ikut sunnah itu ya aneh. Lao Nabi aja mengatakan itu hari kelahiranku. Makanya kalau anda puasa hari Senin, ya harus ada takdim di, ha di hati, ini hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, saya mau puasa. Gitu. Ini hari kelahirannya Rasulullah, saya mau puasa. Jadi jangan bilang, kenapa kamu puasa hari Senin? Ikut sunnah. Itu nanti jadinya biasa-biasa saja ya. Biar Niatnya kurang man mantap. Kenapa kamu puasa hari Senin? Ngulang tahuni kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi ngulang tahun ini bukan setahun sekali, seminggu sekali ulang-ulang hari Jadi kalau orang Jawa bilang wetonnya Ya wetonnya itu Rasulullah puasanya tiap hari Senin Puasa tiap hari hari Senin Berdasarkan hadith ini maka Kalau kita memuliakan hari kelahiran Rasulullah SAW boleh Bahkan diperintahkan Boleh dan bahkan diperintahkan Maka diambil kias dari sini Bulan kelahirannya pun kita muliakan, itu suatu hal yang luar biasa. Kalau hari lahirnya dimuliakan, maka bulan kelahirannya hendaknya dimulia, dimuliakan. Ada rasa senang gitu dengan bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin timbul pertanyaan, bukankah kanjeng Nabi saw puasa, Rasulullah puasa. Nah, kalau anda justru baca maulid makan makan? Ya, solawatan terus makan Makan, bukannya buah, puasa Puasanya itu hari Senin Puasanya itu hari Senin Nah kalau kita peringati Maulid Nabi hari Selasa Ya, eh, peringati Maulid Nabi hari hari Selasa Ketutulah hari Selasa Di bulan Rabu'il awal Kita niat pengen memperingati Hari-hari menjelang lahirnya Rasulullah Sallam Atau hari-hari setelah lahirnya Rasulullah Sallam Artinya satu bulan penuh Maka di situ tidak ada, tidak ada contohnya itibanya poso seloso kan nggak ada, nggak ada contoh puasa selasa. Maka ketika di luar hari-hari Senin, di luar hari Senin, maka di situ kalau kita sedekah, kemudian kita apa namanya dengan ibadah-ibadah yang lain itu sesuatu yang baik-baik saja. Nah kalau kebetulan hari Senin, peringatan Maulid Nabi hari. Senin, bagusnya gimana? Yang paling bagus, kalau kuat puasa ya pua, puasa jadi gak pernah al-sunnah mengajarkan, peringatan mengajarkan, maulid Nabi, jangan puasa, gak ada jadi kalau memang itu hari Senin maka yang paling bagus puasa tetap dijalan, dijalankan puasa tetap dijalankan, tapi jangan menghalangi orang yang gak puasa untuk makan jangan menghalangi orang yang gak puasa untuk Makan makanya penyelenggara Maulid biasanya menyiapkan makan biar yang tidak puasa bisa ma makan. Nah kenapa kamu siapkan makan? Karena menyiapkan makan itu perintah Nabi Muhammad saw kasih ma makan. Jadi termasuk syukuran. Jangan kemudian orang ngomong Nabi puasa. Jadi yang Maulidan suruh puasa semua ya. Ya itu namanya memaksakan kehendak. Tidak seperti itu Nomor satu yang penting contoh niatnya dulu Fihi wulittu, Di hari itu aku dilahirkan Artinya di hati ada niat Pengen memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW Yang kedua Dohirnya, kalau tadi hatinya Hatinya niru Nabi Hatinya niru Nabi Nabi memuliakan hari kelahirannya Kemudian dohirnya bagaimana? Puasa Dohirnya bua puasa Kalau enggak puasa terus bagaimana? Apakah ada amalan yang lain? Ada kalau enggak puasa ada amalan yang yang lain. Apakah itu memberi makan, sedekah, menyenangkan hati orang. Memberi makan, sedekah, menyenangkan hati hati orang. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Apakah Nabi sallallahu alaihi pernah mengamalkannya? Nabi men, e, apa ya? mentakrir. Ya, para sahabat pun tidak pernah e, merendahkan. Justru sahabat mengakui Ya, justru sahabat mengakui. Menggo? Diunjuk, rin? Sudah habis. Ini kita mulai niat nyambut bulan Maulid. Nyantai saja ngajinya. Jadi, sebagaimana yang disebutkan Bahwasannya pada setiap hari Senin Abu Lahab yang nyata-nyata kafir Setiap hari Senin, Abu Lahab yang nyata-nyata kafir Bahkan turun Nas Al-Qur'an Tabat Yada Abi Lahab Nyata-nyata kafir Itu diceritakan tiap hari Senin mendapatkan minuman Tentunya minuman yang lezat dari ibu jarinya tiap hari Senin. Nah, kenapa kenapa dapat minuman tiap hari Senin? Karena dulu Abu Lahab Abu Lahab dulu di masa Rasul lahir saw. Begitu tahu keponakannya lahir, keponakannya lahir, jadi saudara saudari iparnya dia ya, melahirkan anak laki-laki, maka Abu Lahab itu Senengnya luar, luar biasa Nah budak yang memberikan kabar gembira Ponaanmu lahirnya Budaknya itu yang menyampaikan kabar gembira Dimerdekakan, kamu merdeka Artinya apa? Budaknya disedekahkan Budaknya disedekah, disedekahkan Kamu merdeka Gara-gara satu amalnya ini Abu Lahab mendapatkan keringanan Abu Lahab mendapatkan keringanan Saya mau nanya apa ada sejarahnya orang kafir di neraka dapat keringanan? Ada enggak? Enggak ada. Tidak ada orang kafir di neraka dapat keringanan kecuali Abu Lahab. Padahal Abu Lahab turun nas, "Abtabbad yada Abi Lahab." Abu Lahab itu celaka udah. Tempatnya di neraka Jahannam, udah pasti. Tapi Allah kasih tahu setiap hari Senin Abu Lahab mendapatkan keringanan seksa Dapat minum Dapat minum ini bukti keringanan seksa Karena minumannya orang di neraka itu gak ada yang enak Nana, panas Ini bukan nih minumannya yang me menyenangkan Kenapa sampai Allah kasih Karena Allah pengin buat maulid tiap hari Senin di neraka jadi di neraka itu ada maulid Nabi diwakili Abu Lahab Diwakili Abu, Abu Lahab Sampai kebahagiaan maulid itu dirasakan oleh penduduk neraka Di antaranya Abu Lahab Ini hari Senin, hari lahirnya Nabiku. Abu Lahab kamu dulu pernah berbuat baik? Ketika Nabi ku lahir selesai Dikasih Allah kenikmatan nah Ini juga jadi dalil Juga jadi dalil Memperingati Maulid Nabi bukan sekadar dengan uh, bukan apa bukan cuma dibatasi dengan berpuasa bagi yang tak mampu berpuasa maka jangan tinggalkan sodak sodakoh jangan tinggalkan sodakoh kemudian sahabat yang lain membawa syair-syair menghadap Nabi Muhammad SAW membawa syair-syair menghadap Nabi Muhammad SAW membujurullah di antaranya adalah uh, Sayyidina Abbas Pamannya Nabi Muhammad SAW, Abbas bin Abdul Muttalib Itu membuat syair menghadap Rasulullah SAW Hasilnya apa? Sama Rasul didoakan Semoga gigimu tidak dijadikan rontok Semoga gigimu tidak dijadikan rontok Hasilnya sampai umur 80 tahun lebih Sina Ab Abbas ini Pamannya Sina Abdullah, Abbas giginya masih utuh dan putih itu dulu belum ada pepsoden, sensoden, dan lain sebagainya ya, Giginya masih utuh dan dan putih Kenapa? Karena pernah membuat syair yang memuji Nabi Muhammad SAW Karena buat syair muji Rasul Allah jaga giginya Di dunia saja tidak boleh rusak Di dunia tidak boleh rusak Artinya apa? Nanti di akhirat akan mendapatkan kemuliaan yang luar biasa Kita tahu semua yang di dunia ini semakin tua semakin rontok Betul lah betul. Ibu-ibu semakin tua kalau sisiran rambutnya semakin habis. Ya, Bu ya. Betul? Kemudian giginya semakin tua semakin semakin habis. Iya kan? Punggungnya dulu tegap, semakin tua semakin nih habis kekuatannya ya. Semakin habis. Dulu masih muda kalau naik tangga itu cepet lari. Begitu tua jalannya pelan-pelan ya ngos-ngosan ngos semakin habis. Nah, seharusnya kan giginya rontok ini Tapi kenapa enggak rontok? Tidak rontok karena gigi ini Lidahnya bersama gigi Satu rangkaian mulut Pernah digunakan memuji Nabi Muhammad S.A.W. dengan pujian yang Membuat senang Rasulullah S.A.W. Jadi sangking senangnya kanjeng Nabi Akhirnya didonakan Nah di sini menjadi dalil Memperingati murid Nabi Selain dengan berpuasa Selain dengan sudakoh Maka puji-pujilah Nabi Muhammad S.A.W. Ya puji puji lah Rasul Rasulullah. Kemudian timbul pertanyaan. Saya akan bacakan hadisnya biar apa semuanya jadi jadi jelas gitu ya. Kalau nggak dibacakan kan nanti nggak cerlo gitu. Yang dimaksud apa gitu. Ini hadis sering dipakai dan disampaikan. Ya sering orang-orang mengutip hadis ini. Ya santai aja. Karena kitab saya ada di sini, kalau saya ambil kitab yang di sana, kebanyakan nanti. Ini satu program cukup buat 10.000 kitab. Jadi lebih lebih gampang lah kalau untuk rujukan sementara. Walaupun tetap harus merujuk ke kitab yang yang asli. Sebelum saya lanjutkan, paham gak ini? 15 menit pertama ini, kira-kira sudah paham belum? Jadi kalau anda, memperingati maulid nabi itu masih ragu atau sudah mantep Mantep ya. Jadi enggak usah bahas lagi ada tuntunannya, enggak ada tuntunannya bid'ah dulalah sesat mau sampai kapan itu? Enggak maju-maju ya, enggak maju? Maju. Ya? maju, maju. Loh faktanya sudah jelas. Faktanya sudah jelas. Nabi saja ditanya, "Kenapa puasa hari Senin? Itu hari kela kelahiranku." Abu Lahab hari Senin mendapatkan kenik kenikmatan. Sehingga Abbas, muzi Rasul, doakan giginya tidak ront, tidak rontok. Nah, mesti ada yang ngomong begini. Ini bukan untuk berdebat ya. Jadi jangan sampai kita itu ikut majelis hanya untuk perdebatan. Ya, debat itu tidak ada habis-habisnya dan tidak mendapatkan kemuliaan. Orang debat itu tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan. Dalam suatu hadis. Ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya Imam Bukhari radhiyallahu anhu An Ibnu Abbasin samia Umar radhiyallahu anhu yaqulu alal mimbar dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas itu merupakan sepupunya Nabi Muhammad sallallahu Beliau berkata, aku mendengar Umar radhiyallahu anhu mendengar Sayyidina Umar khalifah ini radhiyallahu anhu di atas mimbar berkata artinya lagi cerah, ceramah sami'tun nabiyallahu alaihi wasallam yaqul kata khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saya mendengar bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tutruni kama atratin nasara maryam fa inna ma ana abdu fakulu abdullah wa rasuluh ya ini hadis kalau dipotong-potong nanti jadinya salah Makanya kalau menjelaskan hadith Jangan dipotong potong Dan harus dipahami maknanya dengan baik dan benar Rasulullah bersabda La tutruni Dari kata ya. Kalau maksudnya itro Jangan kalian Mengitro aku ya, Sengaja saya pakai bahasa Arab ya Karena bahasa Indonesia panjang nanti Jangan kalian mengitro Aku Sebagaimana Sebagaimana kaum Nasrani Mengitrok Isa putra Mariam Sesungguhnya aku adalah hambanya Allah Sesungguhnya aku adalah hambanya Allah Maka katakanlah Muhammad alaihi wasallam adalah Abdullah wa Rasuluh Hambanya Allah Dan Rasulnya Allah nah Kita bahas Apa arti itrok apa arti itraq? Itraq itu artinya memuji dengan sebuah pujian. Tetapi yang dipuji tidak memiliki pujian tersebut. Memuji dengan sebuah pujian, yang dipuji itu enggak ada sifat-sifat yang dipujikan enggak ada pada dirinya. Contoh, contoh ya. Kamu itu gantengnya luar biasa, padahal wajahnya orangnya itu jeleknya luar biasa. Ini namanya pujian berlebih-lebihan. Dikatakan berlebih-lebihan kenapa? Karena tidak sesuai kenyataan. Tidak ada jadi, sifatnya itu tidak ada. Itu namanya itroh. Maka Rasul mengatakan, jangan puji aku, jangan puji aku dengan sesuatu yang tidak ada pada diriku. Ini loh artinya itroh. Jangan diterjemahkan, jangan puji aku. Kacau nanti. Akan berlawanan dengan hadit-hadit yang lain. Akan berlawanan dengan hadit yang sahabat datang memuji Rasulullah S.A.S. Akan berlawanan dengan hadit ketika Rasulullah nyampe ke Madinah dipuji dengan tola al-baderu, alaina. Semua itu pujian dan akan berlawanan dengan hadit yang Rasul mengatakan seorang mukmin kalau dipuji imannya akan semakin tum tumbuh. Akan berlawanan. Makanya kata madoh dengan madah dengan itroh itu ber berbeda. Mas Rony, volumenya turunkan sedikit terlampau keras. Ya, terlalu keras ya. Cuman telinga saya yang merasa kekerasan atau yang hadir juga merasa kekerasan? Oh, enggak ya. Cukup. Ya, tapi kalau dikecilkan dikit lebih bagus biar saya bisa teriak. Saya mau teriak enggak bisa, mau teriak udah nyampe di sini ya. Jadi, itro ya, itra itu berbeda dengan madah. Mas Roni mungkin hupernya yang di belakang itu dimatikan saja huper besar yang di belakang Nyala enggak itu yang di belakang itu, Enggak nyala ya Volumenya turunkan dikit masih terlampau keras Biar saya ngajarnya lebih enak eh, Yang sedang-sedang Saja Boleh dilanjut Saya ulangi ya Itro dengan madah itu ber berbeda La tutruni, jangan puji aku, jangan puji aku dengan sebuah sifat yang tidak aku miliki. Ya, dengan sifat yang tidak aku miliki. Sebagaimana umat Nasrani memuji Isa putra Maryam dengan sebuah sifat yang tidak dia miliki. Ya, dengan sebuah sifat yang tidak dia miliki. Apakah itu gitu kan? Emangnya umat Nasrani enggak boleh muji Nabi Isa? Boleh kan? Boleh muji Nabi Isa mengatakan Isa Ruhullah ya, sampai katakan Isa adalah Ruhullah Boleh kita memuji Nabi Isa bagus? Tidak apa-apa Tapi di situ tidak boleh memuji Kalau yang dipuji tidak memiliki sifat tersebut Apa itu? Mengatakan Isa adalah sebagai putra Putra Allah ya, Itu yang tidak bu, boleh Ini ajaran Islam ya Gak boleh sama Rasulullah SAW Seperti seperti itu Karena Nabi Isa tidak punya sifat seperti itu Dan Allah tidak punya sifat seperti itu Walakin akan tetapi katakan Abdullah Nabi Muhammad itu hambanya Allah SAW Nabi Muhammad SAW adalah hambanya Hambanya Allah Ya beliau adalah hambanya Allah Fakulu Maka katakanlah beliau adalah hambanya Allah Plus dan Rasulnya hambanya Allah dan Rasulnya artinya jangan lupakan ini juga Rasulnya Allah ini hambanya Allah dan Rasul Rasulnya jadi kalau kita lihat hadit ini maka tidak ada larangan memuji Nabi itu makanya sungguh aneh kalau orang dengan bangga bahwa hadit ini melarang umat Islam muji-muji Nabi lah wong nabinya dipuji kok enggak senang terus ngaku muslim yang baik kan aneh. Sementara anaknya sendiri dipuji-puji senangnya luar luar biasa. Anaknya dipuji-puji senangnya luar biasa. Wah, anakmu pintar padahal bodoh. Senang dia. Anakmu lucu padahal yang nganyelke. Senang dia itu. Anakmu pujian itu enggak ada pada diri anaknya itu tapi dia senang. Sementara kalau dah urusannya terhadap Nabi Muhammad SAW, Nabi dipuji-puji, dia marah. Jangan puji-puji Nabi, puji-puji Allah. Jangan sanjung-sanjung Nabi, sanjung-sanjung Allah. Jangan mulia-muliakan Nabi, mulia-muliakan Allah. Nanti musrik tu, nanti musrik, nanti mu musrik. Jadi kekhawatiran yang lebay berlebihan dan tidak beralasan. Paham ya? Karena Nabi tak pernah melarang umatnya muci Nabi, tak pernah melarang. Terlampau banyak dalilnya. Nanti Insya Allah saya akan tunjukkan lah, ya. Jumat depan nanti akan saya tunjukkan sedikit-sedikit gitu, biar nanti kita belajar selama bulan Maulid. E, biasanya saya kalau dua Robi, Robil awal sama Robil akhir itu pembahasannya khusus tentang kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai di sini jelas nggak jelas nih? Jelas. Jadi Muji Nabi Oke. Okay. Oke, okay, Alhamdulillah, kalau semuanya udah, udah jelas Berarti peringatan maulid Nabi yang akan kita selenggarakan Kalau ada orang nanya, kenapa memperingati maulid Nabi? Jawabannya, because I love Nabi Muhammad SAW Saya cinta Rasulullah Jadi ya saya pengen menang Rasulullah Saya pengen muliakan hari kelahirannya Saya pengen muliakan bulan kelahirannya Kalau Bapak gak mau gak apa-apa Gak mau gak? Gak apa-apa, gak jadi masalah nggak usah diperuncing nggak usah dipermasalahkan ya anda punya paham begitu silahkan yakini jalani dan jangan salahkan paham orang lain yang pahamnya begini silahkan yakini dan jalani yuk bergandengan tangan musuhnya itu ada di zona gitu loh ya bukan yang di sini ini saudara semua semua musuhnya ada di di zona itu orang-orang yang yang berusaha merusak akidah umat Islam ya biar jadi enggak ingat sama Allah. Lah ya itu, itu musuh-musuh Allah Subhanahu wa Bukannya begini karena ini mengajak orang ingat sama sama Allah taala. Lanjut. Nah, malam hari ini itu tadi belum ceramah, baru mukaddimah. Iya, yeah, mungkin nanya tadi Mas Seto kan menerangkan kalau 16 Desember nanti ada Maulid akbar ya, maulid akbar Maka harus saya jelaskan Landasan atau dalilnya Sehingga orang gak banyak Nanya lah lagi Saya akan ulang tahun ini Kanjeng Nabi Ya kalau saya itu suruh puasa tuh Rodok gak kuat Masa malam-malam puasa Jadinya kan bedah tambahan Peringatan maulid nabinya Kan dirodoh disenggarakan malam hari. Makanya ya nanti tanggal 16 itu malam yo makan-makan, yo minum-minum, ya kan ya? Yo nyanyi-nyanyi. Nyanyi boleh ndak? Boleh. Wong Kanjeng Nabi sendiri sallallahu alaihi kalau pergi keluar kota punya penyanyi kok. Punya punya penyanyi. Nah, mau mau bukti. Kaken takok dalil. Aduh, orang zaman sekarang ini Ngeyel ruwet gitu kan ya udah dikandani nanti ya tetep ngayel musok tuh musok lah bahasa Indonesia memang penyanyi mau apalagi bahasa Indonesia nya penyanyi tapi yang dilantun kan itu ya syair-syair yang tidak ha haram. kan begitu ya tapi yang orang suaranya merdu terus menyampaikan kalimat-kalimat yang bagus dinyanyikan namanya apa ya penyanyi ya bahasa-bahasanya itu hadi Ya, ha, hadis. Apa itu hadis? Ya, akan saya terangkan. Tenang Ibu-ibu, jangan khawatir. Kita akan terangkan. Saya sengaja bawa ini biar uh, dalilnya jelas. Dalam hadis hmm, Dalam hadis sahih Muslim, di Bukhari juga ada riwayat ini ya. Kita ambilkan yang Sahih Muslim. An Anas dari Sayidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Anas bin Malik radhiyallahu anhu merupakan pembantunya Nabi Muhammad sallallahu Jadi pembantu Nabi tidak lama, hanya 10 tahun. Dari mulai kerja sampai Rasulullah meninggal dunia. Jadi enggak pernah keluar ya. Makanya kalau ngabdi sama kiai kok pensiun ti rado aneh. Yang ngabdi sama Habib kok pensiun? Ya roda? Aneh. Ngabdi sama ulama kok pensiun? Lawang sahabat tu ngabdi sama kanjeng Nabi pensiunnya. Kalau Nabinya udah meninggal dunia kan begitu ya? Nah, ini Anas bin Malik. Allohu anhu. Karena Rasulullah SAW fiba aldi asfarih wa ulamun aswad yukallahu anjasa dalam salah satu perjalanannya itu ada anak muda ulam. Jadi belum belum tua, masih muda remaja. Aswat berkulit hitam Yukolahu Anjashah Panggilannya Anjashah Nama panggilannya An Anjashah Alif nun jim shin tak merbutoh Anjashah nah Ini Anjashah ini adalah Hadi Kita mungkin enggak kenal namanya Hadi Hadi itu istilah Hadi itu sebuah istilah Untuk orang yang tugasnya nyanyi Sambil nuntun onta Di bagian paling depan Gaet. Nah kalau sekarang gaet kan cuma nunjukkan ini adalah istana ini ini peninggalan itu gaet kan begitu. Nah kalau luni gaet, gaet tur pakai ontah itu letaknya depan sendiri. Ya sambil nonton ontah, kemudian nyanyi. Kenapa harus nyanyi? Sebab ontah itu kalau tidak dinyanyikan rezok lemes jalannya. Nah nanti kalau dinyanyikan ontah itu jalannya bisa semangat. Dan itu kebiasaan orang Arab dari dulu sampai sekarang. Ya dari dulu sampai sekarang. Jadi ada hubungan antara onta sama suah, suara. Di, di, di sini ada pelajaran, onta saja dinyanyikan jadi seger Lah kalau manusia enggak dinyanyikan, dinyanyikan enggak segar, berarti hatinya lebih beku daripada Loh saya enggak enggak ngomong apa-apa lo ya. Cuman memetik pelajaran. Onta dinyanyikan, onta diberi suara yang merdu. Jadi se lah kalau jenengan dinyanyikan, kok tak seger? Artinya berarti lebih beku daripada pakatin jenengan sama onta bagus. Ya, ini ada cerita nih, boleh ya? Ya, tentang Hadi sama Anjasa. Jadi Hadi ini tugasnya di depan, sambilnya nyanyi. Dan biasanya penyanyi itu orang-orang kulit hitam. Mang dari zaman sahabat jadi budak-budak yang kulit di hitam. Bilal itu kan suaranya merdu ya karena berkulit hitam. Jadi di sini yang kulitnya hitam-hitam bakat merdu suaranya. Ya, tapi hitamnya bukan hitam-hitam solo, seragen ya, hitam Afrika sana ya, dari Afri Afrika. Orang-orang Afrika kulit hitam itu kan kulitnya hitam, giginya putih ya kan ya. Suaranya mer merdu. Cuma bisa enak. Lah kalau kita cowok cecak lain gitu ya jadi cep-cepnya orang kulit hitam itu bisa merdu karena itu hadiah dari Allah Ta'ala Allah ngasih kulitnya kurang Allah ngasih kulitnya kurang tapi dikasih suara le, lebih seperti orang buta tunanetra orang tunanetra itu matanya hilang penglihatannya ya. tapi telinganya stereo kalau kita ini mono Iya, kalau orang tunanetra itu telinganya pendengarannya stereo dan dengernya itu lebih indah kalau gak percaya jajalan Naudubilah medali, masuk butose lagi ngerasa lagi. Ada, ada kelebihannya sendiri-sendiri. Yang, yang buta itu telinganya lebih, ta, lebih tajam. Nah, kalau kita lengkap memang ada yang kurang, ya ada yang kurang. Karena komplit itu spek, speknya terlalu komplit, ada kurang kemampuannya. Nah, ini Anjasah di depan nyanyi. Nah, karena suaranya merdu, ontanya jalannya kesemangatan, semangat. Maka Rasulullah SAW bersabda, Ya anjashah ruwaidak sawqan bilqawarir. Ya, ya anjashah ruwaidak sawqan bilqawarir. Berbagai riwayat beda-beda kalimatnya, inti maknanya sama. Wahai anjashah, wahai yang nyanyi. Wahai yang nyanyi, ruwaidak. Tolong nyanyinya jangan terlampau dibaguskan. Sedeng-sedeng, wahai. Jangan terlampau bagus suaramu ya. Apa? Sauqan bil qawarir, rifqan bil qawarir. Sayangi ini banyak pecah belah di atas onta. Banyak pecah belah di atas onta. Nanti kalau suaramu kebagusan, ontanya terlampau semarak, semangat. Barang yang tadi ini pecah belah nanti akan pecah bener-beneran. Paham enggak? Apa? Pecah belah, beling. Oh, pahamnya gitu toh. Lah apa yang dimaksud pecah belah ini ada dua. Yang pertama, karena yang naik onta itu banyak perempuan yang lagi mengan, mengandung. Nanti kalau ontanya itu kekencangan, bisa keguguran. Sama Rasul disuruh alon-alon. Jadi Rasulullah bukan larang nyanyi. Sebetulnya menikmati, tapi memikirkan orang yang lagi mengan, mengandung. Dalam kasus ini ya, nyanyian yang bagus. Lah di sini. Menjadi bukti Rasul pun mendengarkan nyanyian yang bagus gitu. Ya kan Mendengarkan nyanyian yang bagus Karena itu kebiasaan orang-orang Tempo dulu, adat yang gak salah Selama memang konteks apa Isinya itu, kontennya, isinya Syairnya, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sun, Sunnah Makanya kalau kita duduk Dengarkan seseorang yang suaranya bagus Nyanyi Abib Syekh misalnya Suara merdu baca syair-syair Indah itu yuk yuk bagus kalau ada beberapa nyanyi kok jenengan nggak kerosot ya berarti hatinya mati yo. kemudian kalau ada syahali eh, makso bacaan gosida yang merdu ya kok hatinya biasa-biasa saja nggak tersentuh ya berarti hatinya ma mati loh onta saja terpengaruh terpengaruh mau cerita wanipiro <tos> <tos> ini ada dulu uh, ya ini Anda percaya boleh enggak percaya boleh namanya cerita ya. Namanya ceri cerita. Cuman cerita ini dicerita, diceritakan sama orang-orang yang bisa dipercaya. Maka kalau jenengan enggak percaya ya rodok kebangetan. Ya. Ada seorang gimana ya? Saya mau ngasih contoh tuh zamannya beda sekali sih. Kalau dulu itu kan kendaraan nomor satu unta ya. Sekarang kan bis. Kalau tur tuh pakai okay. bis-bis pariwisata. Nah, biasanya orang yang punya bis pariwisata banyak tuh namanya apa itu? Biro ya. Punya biro biro jasa. <laughs> apa? Travel ya. Tour and travel gitu kan? Nah, ada tour and travel ini ada orang yang punya tour and travel tapi kendaraannya onta. Tour and travel apa? Ziarah Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap bulan maulid dia menyewakan onta yang cukup banyak jumlahnya untuk ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah subhanallah onta-onta ini orang dulu itu sudah paham kalau sudah mau masuk kota Madinah sudah dekat misal Solo nyampe Kertosuroh Iya, kalau dari arah Semarang sampai Kota Kalau dari arah Karanganyar dari Sragen sampai Palur. Iya, sampai Palur. Nah, kalau dari arah Sukoharjo ya. Sudah sampai Kusumo Dilagan situ. Sampai Kusumo Dilagan sudah dekat masuk Solo gitu ya. Dekat masuk Madi Madinah. Itu yang naik unta, yang ngiringi yang naik di atas itu, untanya itu dilepas. Jadi Hadi tadi kan untanya digandeng ya nah ini ontanya di, dilepas, kenapa ontanya sudah tahu harus jalan kemana gak usah dituntun lagi, apal dalani kangen sama Nabi, ontanya jalannya cepat langsung ke Madinah ini nyata loh ya, bukan bukan apa, reka biasa jadi onta itu punya rasa kangen kepada Nabi Muhammad SAW punya, jangan kaget, oh nanti jenis baca buku saya yang berjudul kangen ada cerita bab onta ada cerita bab, bab onta ini ontanya cepat masuk Madinah, cepat masuk Madinah. Nah suatu ketika eh, yang punya ontak ini sudah tua ya sudah tua udah enggak enggak mampu lagi mengelola bisnisnya itu maka ontanya itu dijual tersisa satu satu ini yang bagian paling depan ya yang depan ini sama dia enggak dijual dimerdekakan dah silakan kamu pergi dilepaskan bebas. Dilepaskan be bebas. Ya senang untanya pergi, tapi subhanallah. Ya, subhanallah, eh unta itu setiap setiap mau masuk bulan Maulid kembali menghampiri majikannya. Kembali menghampiri majikannya. Majikannya langsung ingat, oh ini bulan Maulid, untanya ngajak Maulid dan ke Madinah. Akhirnya berangkat berdua nih ke Madinah. Pulang, selesai pulang, selesai bu, pulang. Kemudian dilepaskan lagi sama tuannya. Setahun bisa, begitu mau masuk bulan maulid, ontanya balik lagi. Ontanya balik, balik lagi. Ini kisah nyata ya? ya. Jenengan kalau enggak percaya enggak apa-apa. Saya enggak butuh jenengan percaya. Monggo ke Habib? Oh saya kira Habib Muhammad. Tertipu saya. <tertipu> Malu Ini. <tertipu> Jodohisen iusen, ngomuhisen kok ya. Saya kalau malu, rotok lucu ya, enggaknya ya. Nah, jadi berangkat lagi ontanya ini. Sampai akhirnya suatu ketika majikannya meninggal dunia. Majikannya meninggal dunia. Memasuk bulan Maulid, ontanya datang. Ontanya datang. Orang-orang ngasih tahu, majikanmu Wesedo sudah meninggal. Ya, akhirnya tetep marah nih, udah gedor-gedor terus nih gedor gedor, pokoknya dia pengen ketemu majikannya, sama orang-orang akhirnya dibawa nih digandeng onta itu ke makam majikannya tadi, dia dibawa ke makam disitu, sampai disitu ontanya terjatuh, terkelepar mati, onta yang setia, ya mudah-mudahan saya dikasih teman yang seperti onta itu, setia sampai mati, itu kan ya, wangel loh ya, angel, eh ini ini contoh hadi itu ya, orang yang dendangkan syair, nah orang Arab itu di masa Rasulullah -rasu dan sebelumnya Paling suka jamu tamu Paling suka jamu tamu Tamu loh ya Jangan bukan tamu Saya bukan tamu Kalau cedak-cedak ini karangannya Itu bukan, bukan tamu Tamu yang dimaksud ini yang perjalanan 80 km loh lebih Tapi kalau ada tamu dekat dijamu ya bagus Ya Pak? Ba? Bagus Tapi menjamu tamu yang sampai 3 hari ya Punya hak itu yang jarak jauh itu kalau ada, ada tamu senangnya luar biasa. Nah ada kisah tentang tamu dan penyanyi pengiring unta. Ada kisah. Nanti saya ceritakan Jumatnya akan datang. Insya Allah. Kalau enggak nanti ceritanya cuma bab unta terus. Akhirnya Jumat ini kasih judul Jumat Unta. <laughs> Repot ya. Enggak oh, diunjuk. Abis nih. ini. Ini maksudnya abis ini kok? Kode. Jok. Sebetulnya saya sudah siapkan tim jok tapi enggak pernah jalan timnya. Ya kan, tim jok itu ada tim jok itu biasanya ada tapi enggak pernah jah jalan Mas Agus Kalioso yang sudah punya rumah sudah punya kerjaan cuman belum punya istri jadi kalau ada yang pengen pengen pengen apa namanya mantu di Roldo ini ada namanya Mas Agus asal Kalioso anaknya ya lumayan ganteng gigi putih kulit hitam ya Kiki putih kulit hitam, suara agak merdu biasa azan, agak mer merdu. Rumah sudah punya, kerjaan tetap sudah ada, istri belum ada. Para ibu kalau pengin mantu silakan nanti dicari, dicek cocok enggak buat putrinya. Tapi orangnya agak sombong, Bu. Jadi kalau dilamar tuh dia ngomong, "Wah, oh, saya enggak cocok, saya enggak cocok." Begitu dia. Milih-milih. Bercanda-bercanda. Mas Agus, kode kopinya bawa sini, Mas Agus. Saya minta Mas Agus yang menghidangkan biar semua orang lihat seperti apa beliau. Ya Agus Kalioso Tak iklankan kamu Ya mudah-mudahan cepat laku Ya ngaminkan juga Mas Agus Kalioso Ya nanti kan muncul Insya Allah Boleh lanjut Ya makanya saya malam ini dandan Ya kan Malam ini dan dan dan mau dibilang welek ya ben ya malam ini dan dan niatnya memuliakan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW menyambut bulan kelahiran Rasulullah SAW Dan dan saya ingin nanti dengan Jum'at depan juga dandan dan. Ya kalau bisa kalau bisa Jum'at depan dan seterusnya selama bulan Maulid kalau bisa nabung seminggu beli baju putih Beli baju putih pakai putih semua Dini hati nyambut bulan Maulid, ya, nggak apa toh saya nyarankan ke? Ya. kemudian beli minyak wangi, Ingat minyak wangi, bukan minyak mumet. Minyak wa wangi, pakai itu ya. Niat yang buat kelahiran Rasulullah SAW. Jadi biar ada nuansa ber berbeda. Nanti kalau udah mendekati bulan Maulid, bulan Maulid, itu Rasulullah nanti akan ada banyak lampu-lampu macam-macam di depan tuh warna-warni itu asyik sebuahnya masuk rodo itu full lampu ya full lamp, lampu karena dulu kalau masuk bulan maulid ulama-ulama terdahulu itu satu kota itu tidak ada lampu yang padam tintir semua nyala dulu pakai lilin ya pakai tintir dia, nyala sehingga masuk itu kelihatan uh ada apa ini ya oh ini bulan maulid nah sayangnya umat islam kurang perhatian gitu alangkah indahnya Indonesia ini menyambut bulan maulid kemudian rumah-rumah dikasih lampu yang indah-indah ya biar orang ngerti ada apa? Bulannya Nabiku. Bulannya Nabiku. Harus dimunculkan nih rasa bangga punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi Lanjutkan. Nah, sekarang kita akan bahas ada sekitar 20 menit bab cinta. Dikit, enggak usah banyak-banyak. Ya, bab cinta. cinta. Melanjutkan yang kemarin sudah kita kita bahas ee uh, tentang cinta kepada Rasulullah SAW. Cuman kali ini saya akan sampaikan haditsnya biar jelas. Saya mau nanya yang nggak pernah jatuh cinta silakan angkat tangan. Semuanya pernah ya? Oke. Okay. Ciri-ciri orang yang jatuh cinta apa? Ah? Kenapa? suka menyebut namanya. Jadi kalau dengar namanya senang nyebut juga senang. Apalagi kangen-kangen-kangen. Rindu-rindu, kangen ya. Orang yang cinta itu akan kangen. Kalau jauh dari yang dikangenin senang atau susah? Susah. Susah ya? Oke. Orang yang jatuh cinta itu kalau ngobrol dengan kekasihnya, setahun rasanya cuma semenit, lebih ya, lebih ya, setahun rasanya cuma seme, semenit. Tapi kalau ngobrol dengan yang di yang tidak disenangi, semenit rasanya seperti seta, setahun, betul kan? Ya, Nah karena saya ini senang sama Njenengan, jadi saya ngobrol 45 menit itu rasanya cuma seperti seme, semenit. Nah, kalau Njenengan krosonya 2 jam, berarti Njenengan nggak suka sama saya. Kampanye loh, miteninya, miteninya seperti itu. Kalau kita suka itu waktu berjalan dan tidak ter terasa. Kalau masih terasa, berarti enggak suka. Contoh khotbah Jum'at jangan enggak suka sama khotepnya, kau rambung-rambung yo. Padahal cuma 20 menit gitu kan? Kok rambung-rambung teklu, teklu, ya? Karena enggak suka sama khotepnya. Kalau suka sama khotepnya, kok cepat meneng, mau ditambah, gitu kan? Karena ada rasa su, suka. Jadi orang yang cinta itu kalau dekat sama kekasihnya senang, kalau jauh dia susah, kalau ngomongkan dia suka, itu kan? waktu ketika bercakap-cakap, berdialog itu tidak tidak terasa. Kemudian orang yang cinta, rela mengorbankan diri dan apapun yang dimiliki demi yang dicintai. Itu orang yang cinta. Sekarang saya mau nanya, tolong dijawab jujur. Anda semua cinta kanjeng Nabi Muhammad SAW atau tidak, cinta Mas Agus mana Mas Agus? Saya instruksikan kepada relawan Ar-Raudhoh kalau Mas Agus tidak segera kesini, tolong diangkat. Ya Mas Agus diangkat. Ya, kalau perlu tangannya ditaleni, kakinya dibondong, diangkat kesini. Nah, Emang di Masjid Al-Rohil begini eh, rela yang mau bergabung sama saya jadi relawan. Relawan itu artinya pelayan ya. Artinya apalah? pelayan yang mau jadi pelayan pelayannya teman-teman saya, pelayan yang jenengan semua ini syaratnya satu, gerteklayan hati mingkatoh. Paham ya? Loh, karena melayani orang nanti titik-titik tersinggung ya, yes? sudah usah jadi pelayan. Namanya pelayan itu ya siap dimaki, siap dimarahin ya, siap diida-ida, ya siap dielek-elek. Namanya pel pelayan. Jadi kalau dekat sama saya itu mesti enggak enak. Dekat sama saya mesti enggak enggak enak. Kalau jauh, enggak dapat tugas itu lebih lebih enak. Kalau yang dapat tugas itu mesti enggak enak. Di, Di singgung sana, dinyek sana gitu ya, harus ikh, ikhlas. Latiannya seperti ini. Kalau enggak maju ke sini tak pecat Mas Agus. Jangan-jangan udah pulang ya, melarikan diri itu? Ada apa? Katanya Pak Edwin ada mau ikut ke Bangil kok. Saya besok hari Ahad kan seramah di Bangil. insyaallah. Allah hall guru syarwani Abdan, gurunya orang-orang Kalimantan ya, di Bangil. Lanjut, ini kopinya buatnya di mana ini? Di Australia apa di? Nyantai ya bu ya, mau namanya pengajian di roadshow tuh begini, tidak tidak apa, tegang-tegang serius terus, biar poinnya itu masuk ke hati pelan-pelan. Ya, sampai di mana tadi? Cinta. Semua cinta Rasul, Sosalam. Cinta. Alhamdulillah. Pertanyaan saya, cintanya beneran atau palsu? Beneran. Beneran. Yakin. Alhamdulillah. Benerannya seberapa? Ya, coba kita kita tes ya, kita tes, jujur jujur kalau gak jujur gagal, jujur pada diri sen sendiri. Orang yang jatuh cinta itu ketika nyebut nama kekasihnya, dia senang dan dia akan banyak nyebut nama kasihnya. Contoh, anda cinta sepak bola klub AC Milan. Maka ketika ketemu semua orang, dikit-dikit yang diomongkan AC Milan, saya Milan, Inter Milan, apapun lah yang Milan-Milan itu ya. Masa nggak ngikuti bola? Dia ngomong dengan semangat, seneng gitu ya. Ngomongnya dengan dengan seneng dan sering nyebutnya. Pertanyaan saya, dalam satu hari ini, anda sebutkan Nabi di hadapan orang udah berapa kali? Kanjeng Nabi itu loh, Kanjeng Nabi, Rasulullah itu. Nabi Muhammad itu loh. Tahu enggak Rasulullah, Kanjeng Nabi itu berapa kali ngomong gitu? Heeh, uh, uh, ya itu itu jenengan cinta, cinta, ya, uh, uh, cinta ya. Heeh, cinta. Cinta. Ayo. Iya kan, saya mulai kelihatan tuh cintanya kadrnya seberapa, masya Allah. Pertanyaan kedua, pertanyaan kedua, boleh. Kalau orang jatuh cinta itu dengar nama kekasihnya disebut, artinya mak sir, jujur jujur, jenengan itu nyebut nama kanjeng Nabi dan mendengar orang menyebut nama kanjeng Nabi, artinya mak sering atau biasa. Jujur Sesekali pernah, sesekali per, pernah Tapi tiap harilah jujur tiap hari Alhamdulillah sini, sini sini sini mas Agus Ya Allah akhirnya muncul juga Sini dulu Sini Loncat loncat Kangenan ratah cukup ratah cukup Loncat Ya. Yeah. Yes. Kendang Rabi ya? Oh, menikah? Ji. Mau sama si apa? Udah punya calon belum? Dereng. Dereng, Beb. Siap nikah? Insyaallah. Ada yang mau sama kamu enggak kira-kira? Lihat kan giginya putih? Kulitnya hi agak hitam, ya. Wajahnya lumayan, gitu kan ya? Saya tahu kenapa dia lama. Ternyata lama tuh dandan sih. Konangan ya, Baya. Sholawat agus. Dah temenin saya ngaji dulu. Wah. Jangan marikan diri. Moga-moga cepat rapi. Amin. Loh kalau nyenangkan temen tuh pahala lo. Iya, sholawat. Saya itu kan naik mobil ditanya, Bib, kalau naik mobil kenapa kok nyupir sendiri? Itu jawaban saya, nggak. Lah, Temen-temen saya kalau di roadshow kan biasanya ngelayanin jenengan betul kan? nah kalau di mobil mereka jadi bos, saya jadi pelayannya gantian ayo bib, supirin begitu pengen, pengen PI, PIS itu anu, bib bisa berhenti sebentar wah wih, oh siap lah, makci saya sopir nasib sopir kan diperintah perintah kan iya, gak apa-apa makanya mumpung saya gak nyopir saya puas-puaskan merintah merintah Gantian ya pak ya, adil adil adil adil, yang tegap gitu loh duduknya. masuk gurunya tegap kamu bersantar, nah lihat kamera itu, nah. alhamdulillah udah, maksudnya sudah bercandanya sekarang kamu di sini nih teman-teman saya, nama lengkap. Nama lengkap Agus Rianto. Agus Rianto. Agus Rian To. Bagus juga namanya ya. Seperti nama depannya seperti calon gubernur, ya, DKA ya. Punya kemiripan nama kan, alhamdulillah. Eh, insya lanjutkan. Sampai di mana tadi? Jadi lupa saya. <laughs> ah, oh cinta bergetar. Bergetar Yakin belum punya calon Oh ini pengakuan nih Belum punya calon Berarti yang kemarin-kemarin merasa jadi calonnya Mas Agus Silahkan patah hati Ini live ditonton seluruh dunia yang, yang pengen sama Mas Agus Nomor teleponnya berapa Pak? Ya nanti kalau pengen tahu nomor teleponnya Mas Agus ibu-ibu mungkin ya punya ponaan atau apa loh saya serius karena orang zaman sekarang ini kalau nggak dibegitukan akhirnya bingung milih jodoh ketemu orang genah kan aldo bilah men mentalik ya kan ya ya yang mau kenalan sama Mas Agus tapi langsung nikah lo ya nah, itu nanti lewat lewat temennya dulu biar diseleksi Mas Seto tanya sama Mas Seto nomornya Mas Agus berapa Mas Seto itu nomornya 0819 Ya catat 0819 04546 4546113 Betul Edwin? Seto? Mas Seto kamu akhirnya berapa Mas Seto? Oh maaf berapa itu? terakhirnya nah, tiga enam tiga oh ya nol delapan satu ya jadi nomornya Mas nol delapan satu sembilan nol empat lima empat enam nanti dicatat di layar ya ha -ha, nomor jenengan atau nomornya mas agus langsung dua duanya saya khawatir ganti nomor nanti agus oh. <laughs> puas saya ini kalau kata tukul, puas puas puas gitu ya. Puas, alhamdulillah. Lanjut. Orang kalau jatuh cinta itu mendengar nama kekasihnya hatinya ma ser. Lah kita ini ketika nyebut nama Rasulullah sallam dan mendengar nama Rasulullah hati kita udah begitu belum? Pertanyaan kan? Semakin sering itu makin semakin cinta. Kalau bisa ada rasa, itu semakin cin cinta. Kalau masih biasa, berarti cintanya tipisnya luar luar biasa. Saya mau ambil contoh. Ada dua peristiwa nih. Sayidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, putranya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Sayidina Abdullah bin Abbas, putranya Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma. Suatu ketika, "Kunna inda," katanya Husaim bin Hanash Kunna 'inda Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma fa khadirat rijluhu. Suatu ketika kami lagi duduk di kediamannya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, putranya Khalifah Umar bin bin Khattab. Tiba-tiba kakinya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu keringingen kesemutan. Enggak bisa gerak. Kesemutan yang luar biasa enggak bisa bergerak. Maka faqala lahu Salah satu yang ada di situ ngomong, Utqur habbenas ilaiq. Sebutkan nama orang yang paling kamu cintai. Nanti karena langsung hilang itu, apa kesemutannya Kamu bisa langsung berdiri bisa bangun. Sebutkan nama orang yang paling kamu cintai, langsung bisa bangun. Maka saat itulah Sina Abdullah bin Umar berkata, Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngomong begitu, maka seperti onta yang dilepas. Tali yang ikat kakinya Langsung bisa berdiri dan bisa berjalan Langsung sekitar Seketika semut kesemutannya hi, Hilang dan bisa jah, jalan Dengar dan nyebut namanya Rasulullah SAW Dan jenengan nyebut nama kanjeng Nabi tambah keringgingan Kan aneh Duduk solawatan Nyebut namanya Rasulullah tambah kesemutan Ya kan kita loh ini, ini kan begitu Berarti kan beda sekali antara kita dengan para soha Sahabat, beliau-beliau kesemutan nyebut nama nabi langsung sembuh. Kita-kita nyebut nama nabi jadi kese kesemutan. Jadi bedanya antara langit sama sumur satu. Bukan cuma bumi sumur satu. Ya kecuali yang yang sakit ya kalau kita ada sakit lain. Artinya orang normal, orang nur normal. Kemudian disebutkan juga oleh Mujahid, "Qal khadirat rijlu rajulun 'indabi Abbas." Di tempatnya Sina Abdullah bin Abbas, saw, ada seorang pria yang kakinya kesemutan. Jadi kesemutan ini bukan cuma keringjen biasa lah, sampai enggak bisa gerak. pernah alami tuan jenengan? Ya keringjen yang sampai enggak bisa obah sama sekali itu. Nah, saat itulah Sina Abdullah bin Abbas berkata, "Udkur habnes ilek. Sebutkan nama orang yang paling kamu cintai. Nanti kan sembuh. Maka orang itu berteriak, 'Ya Muhammad sallam.'" nyebut namanya Rasulullah langsung kakinya sembuh dari kesemutan. Nah ini jadi dalil ya. Ternyata sahabat itu menjadikan sebutan Nabi Muhammad SAW sebagai obat untuk penyakitnya. Nyebut nama Rasulullah bisa jadi obat. Kan gak gak gak ada atau Rasul ngajari kalau kakimu kesemutan kamu begini enggak kan ya. Ini yang ngajarin siapa? Yang ngajarin para sahabat. Sahabat, dan diajari doa bukan diajari suruh nyebut nama orang yang paling dicintai. Kalau kita baca kitab Al-Azkar, ini termasuk doa kalau kaki kesemutan itu di kitab Al-Azkar doanya ya ini menyebut nama orang yang paling di, dicintai. Mas Agus siapa yang paling dicintai? Eh, jadi pengaruhnya nyebut nama bisa menyebabkan rasa sakit lewat terlena kan terlupa terlupakan. Nah ya inilah cintanya sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kalau kita sekarang mau ngaku kita ini cinta sama Rasulullah, nah ayo kita kita lihat dulu seberapa. Ternyata masih tipis ya. Makanya saya mulai malam hari ini karena sudah jam 10 lewat lewat 5 menit itu jamnya terlambat dikit. Ya. Mulai malam hari ini saya mau ngajak semua teman-teman saya yang ngaji bareng sama saya baik di sini ataupun dimanapun Ya, untuk mulai besok, mulai be, besok diniatkan mengamalkan amalan ini. Kalau bisa seumur hidup, kalau enggak bisa, pokoknya sampai bulan Maulid selesai. One day, one thousand of solawat. Assalam, sehari solawat seribu kali. Mau mikir, katanya cinta. Tapi mikir, katanya cinta. Tapi yo ngono kuwi. Ya, seribu kali. Salawatnya apa, Bib? Terserah. Mau begini aja boleh. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad boleh. Atau Allah sholli ala Muhammad, Allah sholli ala Muhammad boleh. Ya. Kalau lebih lengkap, lebih bagus. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Bagus Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Bagus Allahumma salli salatan tunji nabi hamin jamil ahwalil afad Salawat munjiat seribu kali tiap hari Oh bagus <laughs> Itu super ba? bagus Salawat Ibrahimiyah seribu kali Oh monggo keresa Bagus Tapi enggak usah abot-abot nanti ke geblah Ya, yang gampang saja. Yang penting istiqomah. Caranya gimana disiasatin dong Kalau duduk langsung seribu kan Kang beli tasbih digital atau tasbih enggak digital. Udah kita enggak enggak enggak minta sambil duduk. Pokoknya jumlahnya dulu yang dikejar. Ya latihan lidah ini biar memperbanyak baca solah, solawat. Perkara husuk enggak husuk enggak usah mikir dulu. Nanti seribu husuknya cuma satu, enggak apa. -apa. Ya seribu gak usuk gak apa-apa pokoknya jalan dulu lidah, lidahnya seribu ya diniati untuk membangkitkan rasa cinta dan pasang niat yang banyak, pasang niat yang banyak sambil pakai tasbih nanti di, dikatakan riak, ya bilang aja saya riak gak apa-apa ya biar kamu contoh ya kalau perlu dikeraskan tapi jangan bengak bengok orang lain biar dengar komat-kampitnya apa tau solawat Allahumma salli alaihi wasallam. Biar apa, biar orang ni niru. Ya biar orang terpanggil untuk solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya yakin kalau Indonesia ini semua solawat seribu kali tiap hari, masya Allah. Dah ya, aman, aman, aman. Ya amannya luar, luar biasa. Ya saya senang kemarin tu polisi waktu demo ada pasukan Asmaul Husnaya, ada bagian Asmaul Husna ni. Nah, itu kalau diperbanyak bagus itu, Diperbanyak bagus Nah solawat seribu kali Tolong diamalkan bentuknya solawat Seperti apapun terserah Mulai be, besok Nah nanti jenengan sendiri yang akan mengenyam hasilnya Karena dalam sebuah riwayat Meskipun riwayatnya lemah Siapa yang solawat seribu kali setiap hari Maka tubuhnya tidak akan disentuh api neraka ya enggak akan disentuh api neraka. Gampang ya? Gampang. Berapa kali? 1000. Nah, terus caranya gimana? Ya dibagi saja. Sebelum sholat baca 50, setelah sholat baca 50. Berarti dari sholat 5 waktu udah dapat sebanyak berapa itu? 5 ra 500. Nah, sisanya sambil jalan-jalan naik -jalan. motor. Ya, kalau mau begitu tapi kalau memang mau diselesaikan sebelum sholat Bagus sebelum sholat seratus Setelah sholat seratus Cepat kok gak lama Mau bukti Ya gak lama contoh aja contoh ya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 Allahumma salli ala sidiina madin wa wasallam. Allahumma salli ala sidiina madin walaleyhi wasallam. Allahumma salli ala sidiina madin walaleyhi ala sidiina madin walaleyhi wasallam. Allahumma salli ala sidiina madin walaleyhi ala sidiina madin walaleyhi wasallam. Allahumma salli ala sidiina madin walaleyhi ala sidiina madin walaleyhi wasallam. Saya tak ada hitung tak ni? Tak ada, macam acok. <guluh> Maksudnya, buat contoh itu dihitung cepat kan tadi itu? Ya, dan husuk, bukan tak husuk ya, dan tartil jangan dikira, tak tar. Tidak tertil Kenapa bisa? Ya karena kita dibiasakan Kita bi biasakan Udah loh nanti saya akan terangkan Kenapa ini harus diperbanyak solawat Ya Ya jenengan nanti akan saya kasih tahu Rahasianya Jumat yang akan Datang mau mau? Nah jangan lupa Insya Allah Jumat depan Saya akan launching Buku terbaru Insya Allah Yang berjudul Kangen Harga buku 50 ribu rupiah Buat jenengan yang di sini diskon Rp10.000, jadi Rp40.000. Tapi kalau jenengan tetap bayar Rp50.000 lebih bagus. Nanti yang Rp10.000 diniatkan untuk sedekah uh, ikut andil peringatan Maulid Nabi. Sehingga jenengan dapat bukunya, dapat niat ikut andil peringatan Maulid Nabi. Tapi bayar Rp40.000 juga bagus, semua bagus ya. Saya niatkan kalau jenengan bayar Rp40.000 saya sedekah Rp10.000 Bagus toh, nah, tapi kalau jenengan bayar Rp50.000 jenengan yang sedekah Rp10.000 Kira-kira siapa yang ingin lebih baik dari saya, monggo Ini cara dagang yang buat orang pusing Insya Allah begitu ya Kemudian pengumuman dari saya tanggal 16 Desember sekali lagi ya, 16 Desember ajak anaknya, mantunya, tetangganya, temennya dari sekarang buat panitia ya dari sekarang jendengan kan punya punya temen toh ya dari kampung A buat panitia, maulid dirautoh 16 Desember mau datang 200 bis, cakep bis-bisan semangatnya gede gitu loh ya, semangat yang besar. Pokoknya buat buat ini. Nanti kalau njenengan sudah buat rombongan, kelompok, tolong diinfokan ke saya. Ya, Jumat depan diinfokan ke ke saya. Biar saya bisa tahu kira-kira nanti yang hadir seberapa banyak. Keperluannya untuk apa? Biar saya bisa ngatur lebih bagus dan menyiapkan konsumsi lebih ba bagus. Karena teman-teman tuh enggak pernah buat panitia. Kita tuh kalau pengajian ya panitianya ala kadarnya Ya tapi semoga enggak kekurangan Ya semoga enggak kekurangan Dan jangan khawatir Rawdoh untuk membuat kegiatan begitu Enggak akan minta sumbangan Tapi kalau ada orang yang nyumbang ya tidak akan ditolak akan ditolak. Maksud saya jangan pernah percaya Orang yang membawa nama saya minta sumbangan untuk pengajian rawdoh Kalau ada orang seperti itu Tolong jenengan tangkap langsung bawa kantor polisi ya itu peni penipuan ya penipuan hati-hati ha? hati-hati kalau mau ngasih langsung saja ke Raddah ketemu saya atau ketemu Mas Wahid ya atau ketemu Mas Edwin atau ketemu ibu saya ya insyaallah itu lebih ha? aman daripada orang-orang yang enggak jelas yang ngaku-ngaku kemudian doakan itu sudah ada doorpress di sana wujudnya AC Nah, saya mau nanya sama njenengan semua. Jenengan pilih dikasih durpres wujud AC atau wujud duit? Hmm. Maksud saya kalau nanti pengennya wujud duit, yang wujud AC itu akan saya bayar, saya ganti duit. Jadi yang yang nasi AC tetap apa dapat fadilah yang besar ya, sama gitu kan? AC-nya nanti dipakai di majlis Ar-Raudhah, tapi saya ganti duit senilai AC-nya. Makanya yang ngasih AC, AC nanti tolong konfirmasi sama saya, harga AC nya berapa, mau saya bayar ya, saya ganti uang. Tapi dengan catatan, malam ini buat kesepakatan dulu, saya mau nanya, karena saya enggak tahu bagaimana kira-kira seneng ya kan? Setuju, setuju, Ya, yang pengen, pengen AC nya dijual, diganti uang, coba angkat tangan, jangan malu. Hmm. Yang pengen tetap AC tidak diuangkan coba angkat tangan. Iki genanya senget senget. Yang tak pengen apa-apa coba enggak usah angkat tangan. Coba dulu sekali lagi. Ya, ini ternyata banyak yang abstain itu. Banyak yang abstain. Yang pengen AC-nya dijual, uangnya nanti ya dijadikan durbres. Coba angkat tangan. Ay, oh, yes menang-menang-menang menang. Ternyata pemenangnya duit. Pemenangnya duit. Nanti biar AC-nya dibayar. Yang ngasih AC kemarin jazakumullah khairan, saya terima AC-nya. Ya nanti itu harganya berapa saya dikabari ya. Saya dika? dikabari, nanti saya ganti. Makasih banyak. Udah? Sudah cukup? 16 Desember ya hari Jumat tolong ajak tetangganya, anaknya dan lain sebagainya. Solo dan sekitarnya. Yang jauh-jauh lewat apa namanya? YouTube, ya, lewat juga YouTube. Kalau mau datang monggo senang. Ada yang dari Malaysia mau datang katanya. Ya, dari Malaysia ada yang mau datang. Yang lihat ini banyak dari luar kota yang mau datang. Ya, karena tayangan kita ini kan disaksikan teman-teman dari berbagai wilayah. Ya khususnya yang ada di apa namanya? Jawa ini ya. Luar Jawa juga, Pak. Banyak luar negeri juga banyak. Saya harapkan nanti yang pengin bareng-bareng ngundang Kanjeng Nabi sasa merawuh ke sini ya, 16 Desember ra lah, rawuh. Saya udah titip pesan sama Ustaz Yusuf Mansur. Beliau itu saya ajak Ustaz tanggal 16 ke Solo. Jawabannya, saya waktu itu umroh Habib. Pas saya Om umroh kalau begitu tolong sampaikan salamnya kami kepada kanjeng Nabi SAW dan sampaikan undangan kami kanjeng Nabi diminta rawuh ke keraudhoh 16 Desember loh ya gitu jenengan kalau ngundang ya ngundang maksud saya gak ngundang kanjeng Nabi boleh tau ngundang? Oh, boleh siapa yang gak pengen dirawih kanjeng Nabi SAW coba angkat tangan gak ada kan Ya semua kan pengen Rasulullah rawuh kan maka diniati niati 16 Desember kita mengundang Rasulullah dengan maulid Rasulullah biar hadir. Ya, biar Rasulullah hadir insyaallah. Nah, makanya kita latihan dari sekarang sehari seribu kali itu sebagai bentuk undangannya. Ya, bentuk undangannya. Kan salawat nyampe ke Rasulullah kan? Kita ngundang, ya Rasulullah, datang ya gitu. Ya Rasulullah, datang ya. Kami ini yang kotor-kotor, yang jelek-jelek ini kangen gitu. Begitu insyaallah barokah, insyaallah manfaat. Kemudian permohonan doa untuk almarhum al almarhum bapak Suharno dan almarhum bapak Marno serta almarhumah ibu Marno serta almarhumah almarhumah nenek dari nenek dari Mas Suroto yang meninggal tadi siang, ah tadi sore ya, Mas Suroto neneknya meninggal. Semoga semua yang telah meninggal tersebut dari keluarga kita juga yang telah meninggal oleh Allah Taala diterima sebagai hamba-hamba yang baik, diletakkan ruhnya bersama para Nabi, para suhidikin, para suwadak dan para solehin, dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. dan semoga kita kelak setelah usia panjang dapat menyusul mereka semua dalam kebaikan. Husnill Khotimah Al Al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadinash mustaqim. Siratal ladzina an'amta Al-Fatihah dengan niat kesembuhan untuk Bapak Tarmizi, Bapak Garmin Winarsa bin Parma, Bapak Sukia, Ibu Fitriani Sahat, Hasnaniis. Soleh Pintu Soleh Ahmad, Ibu Triani Suryaning Tias. Ya, semoga semuanya diberi kesehatan oleh Allah Taala. Dan untuk semua yang sedang sakit dari keluarga kita dan teman-teman kita, Allah ini Al-Fatihah. Amin. Al Al-Fatihah dengan niat semoga Mas Agus segera diberi jodoh yang solihah yang bisa mengantarkan pada kebahagiaan dunia dan akhirah dan semua yang belum menikah semoga segera mendapatkan pasangan yang bisa membahagiakan dunia hingga akhirah dan semoga Dhani Marianto uh, testingnya lancar hasilnya baik kemudian Susana Satria Wibowo dan Septiani Nugrohoning Sih semoga cepat diberi keturunan anak yang soleh dan solehah Begitu pula untuk Uniti Tisari Binti Karmin dan Bungkas. Semoga diberi Allah Ta'ala keturunan yang soleh dan solehah. Al-Hadziniha Al-Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmani rahim. Yaqanabudu wa iyyaka nasta'in hadina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim 'ala sayidina Muhammadin miftahi babirahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah wa 'ala alihi wa sahbihi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 waqtubni fi diwani sadati waslubbi sabila najati fi hayati wa mamati allahumma inni tamiuun fi atak raghibun fi ridak mustaslimun liqadak faktubni min awdiyak waslubbi sabila hudak walhiqni bi asfiyak wa wa alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin terima kasih mohon assalamualaikum warahmatullahi Pengumuman untuk teman-teman yang di Jakarta, insya Allah hari ahad 27 November, jadi ahad depan ya, ahad 27 November, bedah buku yang terbaru kangen di Masjid Raya Bintaro. Insya Allah nanti pamfletnya akan kita sebarkan. Terima kasih banyak.